<laughs> . cerita Cerita ini dikirimkan Novia Wilis Cimatres kauman Bujinogoro dengan judul Ojek Online Pengantar Paket Misterius Jaman yang serba canggih penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, ipad, dan lain-lain. Membuat orang dengan mudah mencari informasi apapun. Lebih-lebih cara yang sangat efektif bagi para pedagang untuk menawarkan dagangannya, ataupun jasa pengantar barang secara online. Banyak sekali aplikasi yang ditawarkan di dalam smartphone. Namun di balik gaya hidup yang serba modern, sepertinya tidak serta-merta menghilangkan fenomena gaib yang terjadi. Seperti yang dialami oleh Satrio, ia adalah pengemudi ojek online yang biasa menerima pesanan lewat smartphone. Kebetulan di daerah Pelamboyan berdiri sebuah toko tekstil besar yang menyediakan barang sandang seperti baju jadi, aneka macam kain, kerudung dan lain-lain selain harga yang terjangkau kualitas bahan pun juga bagus jadi tak heran banyak yang berlangganan di sana sehingga banyak ojek online yang menerima order salah satunya adalah Satrio malam itu ia mendapat orderan dari Katrina waktu itu sudah jam 8 malam ia pun segera menelpon orang yang memesan untuk memastikan agar alamat yang dituju sudah benar. Selamat malam Selamat malam Apa betul ini dengan Mbak Katrina? Iya Iya Mbak Saya akan mengantarkan pesanan anda Apa benar diantar di jalan keramat nomor 35? Iya Oke Mbak Saya segera antar sekarang ya Setelah menelepon Ia hanya menggumam Ini pelanggan kok Ditelepon hanya jawab Iya Iya Iya aja Meselin banget ya Satrio pun segera memacu sepeda motornya dan menuju ke alamat yang dituju dengan menggunakan GPS karena ia belum begitu hafal medan daerah tersebut. Saat itu di kanan kiri jalan nampak ramai sekali, kendaraan lalu-lalang kesana kemari. Ia pun terus mengikuti petunjuk dari GPS yang dibawanya. GPS itu mengarahkannya untuk belok sebelah kiri. Satrio melihat pelang bertuliskan jalan keramat. Darah itu benar-benar sepi dan gelap Tak ada aktivitas apapun Umumnya sebuah rumah pasti dipasang penerangan Apalagi saat malam hari pasti lampu teras dinyalakan Tapi hanya beberapa lampu jalan yang menerang saat itu Dilihatnya satu persatu rumah warga Akhirnya ia menemukan rumah bernomor 35 Akhirnya Satrio pun turun dari motor bebeknya Dilihatnya bangunan rumah itu mirip rumah-rumah Belanda zaman dulu pun mengetuk pintu rumah si pemesan Assalamualaikum Assalamualaikum Tiba-tiba pintu terbuka dengan segini Ia pun kaget dipanggilnya si pemesan. Mbak, Mbak Kartina. Mbak Kartina, ini saya mengantar pesanan Anda. Anda di mana? Ia mencoba memasuki rumah yang sedikit pengap dan gelap. Tiba-tiba terdengar suara dentingan piano. Nadanya begitu seram dan mencekam. Seketika bulu kuduk mulai berdiri. Siapa ya yang main piano? Umam Satrio dalam hati. Si pemesan dengan terus berjalan menuju sumber suara piano itu Dari dekat dilihatnya seorang anak perempuan yang sedang duduk bermain piano Namun ketika Satrio ingin mendekati anak itu Tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk pundaknya. Sontak Satrio kaget bukan main Ketika menengok ke belakang Dilihatnya wanita buli berambut pirang seperti noni Belanda Dan memakai pakaian khas zaman dulu Maaf, apa betul anda Mbak Katrina? Iya, saya Katrina. Tolong bukakan isi paketan saya ya. Satu pun dengan tangan gemetar membuka paketan itu. Setelah dibuka ia terkejut setengah mati. Ternyata dalam paketan itu adalah tiga meter kain kafan. Gunting, kapas dan sepidol. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini kan perlengkapan untuk jenazah. Gumamnya dalam hati. Rasanya ingin berlari dari tempat itu. Namun kakinya tak sanggup digerakkan. Tiba-tiba, anak kecil yang tadinya bermain piano tiba-tiba datang dengan membawa kayu nisan. Wajah Katrina yang cantik seketika berubah menyeramkan. Matanya melotot hampir keluar dari bola matanya. Separuh wajahnya rusak dipenuhi dengan belatung. Kikinya bertaring. Katrina langsung mencengkram tangan Satrio dan berkata, Tidak! kata Satrio sambil berlari bantuan tak terbang disertai suara tertawa yang memekik telinga langsung saja Satrio keluar dari rumah itu Dilihatnya di luar terlihat pemakaman Belanda terhampar. Astagfirullahaladzim. Apakahnya ya, tadi di sini ada perumahan kok berubah jadi pemakaman? Kata Satrio. Ia pun segera menaiki motor bebeknya sambil membaca ayat kursi dengan terkopo-kopo. Ia terus memacu motornya sekencang mungkin. Tiba-tiba di tengah pemakaman terlihat sosok wanita tadi berada di depannya. Hampir-hampir motor Satrio menabraknya. Namun hantu itu terbang kembali disertai suara tertawa yang mengerikan. Dilihatnya dari spion, wanita dengan wajah rusak itu membonceng di belakang, di belakang motornya. Untung di depan sudah mulai ramai kendaraan mulai lalu lantang Setelah dilihat kembali hantu wanita itu telah pergi. Ia mengelus dada dan sedikit merasa tenang. Dilihatnya di tepi jalan terdapat warung kopi. Ia mencoba beristirahat sejenak di sana. Langsung duduk dengan napas masih terengah-engah, si penjual kopi pun bertanya. Abis dari mana Mas kok keringetan? Iya Pak, dikejar setan Pak. Wah, yang bener Mas, di mana ada setan? Abis nganterin pesanan. Eh, yang pesan setan Pak? Pak, abis bener. Sampai nganterin di mana Mas semuanya? Di Jalan Keramat Pak. Di sana kan pemakaman Belanda Mas. Memang di sana angker. Pok Belani kesana. Untung sampean bisa balik. Waktu saya lewat di sana, yang saya lihat itu yang saya lihat, yang saya lihat itu perumahan, Pak. Tapi gelap sekali. Cuma ada beberapa penerangan jalan Hati -hati, saja. Hati-hati, Mas. Pokoknya kalau nganterin malam-malam, banyak-banyak berdoa. Iya, Pak. Setelah dari warung kopi, ia langsung bergegas pulang dan beristirahat untuk melepas rasa capeknya. Itulah akhir dari cerita ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih dan salam cimatres dari kauman, salam misteri.